Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistio berpandangan melorotnya prestasi anak-anak bangsa di ajang Olimpiade adalah buah dari lemahnya pembinaan dan pembibitan atlet-atlet di tanah air. Menurutnya, contoh dari lemahnya pembinaan tercermin melalui strategi main sabun di cabang bulu tangkis yang berdampak pada didis kualifikasinya pasangan ganda putri Indonesia. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan. Berkaca pada skandal bulu tangkis, apakah bisa diartikan Olimpiade lebih mengedepankan unsur prestasi dibanding strategi? Iya. Karena aturan mainnya sangat jelas gitu. Nah kalau eh, apa di event seperti itu itu betul-betul harusnya kan prestasi kemampuan gitu. Nah, dan eh, akhirnya yang diem-diem eh, malah nggak dihitung itu. Eh, Angkat Besi, tapi padahal Angkat Besi empat tahun yang lalu kan juga sudah menghasilkan perunggu juga gitu, apa sudah sudah sudah di level dunia lah gitu. Nah, Pak Her, mengapa Bapak berpandangan saat ini kita sangat tidak siap untuk mengikuti Olimpiade? Loh, kalau eh, karena pembinaan kita ke dalam ambradul ini contoh yang paling gampang kan semua orang ikuti itu karena eh, jadi cabang olahraga favorit kan sepak bola. Kalau saya bilang. eh... Sebetulnya nggak sulit-sulit amat kalau mau ya pilih eh, u dua-dua itu ambil lagi empat tahun di bawahnya jadi anggaplah ya, dari, dari umur 17 belas sampai dua puluh satu kemudian eh, seniornya itu dilepasin eh, potong satu generasi dikorbanin jangan diberi fasilitas jangan diberi jangan di eh, apa jangan difasilitasi eh, Jangan dikasih dana Udah kalau mau main-main asal partisipasi aja gitu Nah yang 4 tahun di bawahnya ini Itu pilih e, secara berlapis ya Kohortnya ini umurnya Kemudian beri mereka kesempatan e, Meningkatkan kemampuan keluar Kirim mereka 1 tahun ke seluruh dunia dititipin ini ke klub-klub kelas -klub satu ini ke Barca ke Boca Junior ke MU Junior semua itu dititipin selama satu tahun nah jangan seperti yang selama ini dikirim satu tim ke Eropa ke Amerika Latin kayak gitu demikian Hermawan Sulistio Beni Rahmadi Pas FM